bermula dari pemikiran bermula dari pemahaman bermula dari keyakinan maka seperti yang telah dijelaskan oleh fadhilatu syekh al-'allamah zaid al-madkhali rahimahullahu taala Bahwa segala aksi teror Yang terjadi Baik itu Bom bunuh diri Pemboman Pengrusakan Penculikan Perampokan Harta benda Dan yang semisalnya Pastilah Bermula Dari pemikiran mereka para khawarij ini para takfiriyin telah terterror terlebih dahulu ideologinya terterror pemahamannya dengan subhat-subhat takfir terbentuk pola pikirnya itu yang dia yakini Maka dengan mudah setelah itu, tokoh-tokoh mereka mengarahkan dan mengomando untuk mereka melakukan aksi-aksi kejahatannya dan terorisnya. Tidak mungkin, mustahil ada aksi gerakan teror fisik tanpa didahului oleh teror pemikiran. Tidak mungkin. tetapi pasti kejahatan mereka itu didahului oleh teror makanya mereka ketika menjaring para pemuda atau simpati orang-orang yang simpati kepada mereka mereka doktrin mereka isi dengan syubhat-syubhat takfir maka dengan itu mudah mereka untuk digerakkan dan akan kita lihat seperti apa teror syubhat-syubhat takfir ini mereka doktrinkan kepada pengikut-pengikutnya sumber sumber utama yang mereka jadikan rujukan dalam masalah teror ideologi ini yang menanamkan radikalisme yang mengajarkan dan mendoktrinkan anarkisme dan keekstriman adalah Sayyid Qutb al-Ikhwani dalam kitab-kitabnya yang banyak. Kalau mereka mau insaf, kalau mereka mau jujur, mau objektif, nyata sekali perkara itu. Kita ambil beberapa cuplikan Dalam kitab Bilalul Quran Tafsir Syed Qutub Tijus 4 2122 Syed Qutub katakan Innahu laysa ala Wajhil ar Al-yaum Daulatun muslimah Walamujtamaun muslim al Di muka bumi ini sekarang, di muka bumi semuanya tidak ada pengecualian, tidak ada negeri muslim, tidak cukup itu. Di muka bumi ini sekarang, yang ada di muka bumi ini tidak ada masyarakat muslim. Kaidah-tu tamul dihir Syariat Allah wal Fiqul Islami, yang mana kaidah ta'amul muamalahnya adalah Syariat Allah dan Fiqi Islami. Ini terbaca kan? Orang membaca. Oh, dan ini dari tokohnya, dari imamnya yang mereka gelari sebagai Mujaddid, tokoh pembaruan. Masya Allah. Tidak ada negeri muslim. Semua negeri yang ada. Di muka bumi. Kafir. Tapi masyarakat. Yang dia hidup di tengah-tengah mereka. Saya untuk juga katakan. Di muka bumi semuanya. Kamu mau nginjak kakimu mana, Tidak ada masyarakat muslim. Yang ada kufar semuanya kafir semua masyarakat yang ada bagaimana ini membentuk pikiran orang bagaimana ini membentuk pola pikir pemuda ketika membacanya bahwa negerinya tidak ada negeri muslim masyarakatnya tidak ada masyarakat muslim kufar semua yang di sekitar dia berarti musuh bagi dia tidak boleh dia bermuamalah, dia bersama mereka harus mengucilkan diri. Karena masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir. Ini saya kutub. Yang kedua. Juga di Vilalul Quran di 1634, jilid 3. Kutub katakan, Al-Muslimin al-an la yujahidun. Adapun kaum muslimin sekarang yang ada di muka bumi ini enggak ada yang mau jihad. Tentunya sebelumnya jihad ala Ikhwan Muslimin yang dimaukan, jihad ala Ikhwanul Muslimin enggak ada. Zalika almuslimina alyau la yujadun. La yujadun. Kenapa? Saya tutup katakan. Karena hari ini. Sekarang ini. kaum muslimin umat islam itu. Sudah tidak ada. Tidak ada umat islam. Dibaca. Diajarkan. Dalam daurah-daurah mereka didoktrinkan. Tidak ada umat islam. Layu jadul tidak didapat umat Islam. Usukian banyak ini, yang sholat lima waktu, puasa, romdon, umroh, haji, masya Allah, Jumat, ayat dan dan dan dan dan yang lainnya, halakotul Quran, anak-anak ngaji, apalagi usama alit bata di surau-surau, dilanggar-langgar di desa-desa di pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Paham Al muslimin banyak. Bagi saya tutup layu jadun. Tidak ada umat islam. Bukan di Mesir dia bicara. Di muka bumi. Semuanya. Tidak ada lagi umat islam. Takfir pengkafiran semacam ini. Didoktrinkan memang oleh ikhwan muslimin. Kepada... Pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang masuk dalam jaringan mereka di Juz 20 1057 kutub katakan Walakadis tadar zamankahayati hio majahad adzin ilal basariyah bila ilaha illallah zaman ini sudah berputar kembali. Kembali seperti ketika agama ini datang kepada umat manusia Datang membawa la ilaha illallah ke umat manusia Zaman berputar kembali sama seperti zaman dahulu Zaman apa? Jahiliyah Di saat itu kan agama turun Rasul diutus membuat la ilaha illallah Sekarang ini di zaman dia Zaman saya tutup ini dia katakan kembali zamannya zaman jahiliyah seperti dulu. Fakadir tadat al basharia ila ibadatil ibad. Dia tegaskan lagi umat manusia ini sudah pada murtad semuanya. Mereka pada menyembah sesama mereka manusia menyembah manusia. menyembah para penguasanya, arahnya ke para pemimpin pemerintah ini. Wa ila jauril adyan wa naqasat an la ilaha illallah. Agama mereka sudah menyimpang, la ilaha illallah mereka sudah mereka tinggalkan jauh Wa in dhalla farikun minha yuradid alal maadin la ilaha illallah. Dia tegaskan lagi, walaupun mereka masih saja mengumandangkan di tempat-tempat azannya, di menara-menara masjidnya, la ilaha illallah. Tetap saja mereka itu murtad dan bukan lagi muslimin. Di seluruh penjuru dunia masjid kan banyak muslimin. Ya, Tiap waktu, lima waktu Adhan mereka Dalam adhan kan mereka kumandangkan Ashadu ala ilaha illallah Ashadu ala ilaha illallah Tidak ada artinya itu kutub. Mereka telah murtad Kufar Sudah bukan muslim Hatta walaupun mereka adhan Diulang-ulang Dalam adhan nya lima kali Sehari la ilaha illallah Percuma Takfir Pengkafiran Kepada masyarakat dan muslimin Secara menyeluruh Yang seperti ini bukan radikalisme Doktrin ajaran semacam ini bukan ekstrem, Bukan hulu Hulu dalam takfir Radikal dalam takfir Dalam pengkafiran Gegaba dan luar biasa gegabahnya ekstrem sekali dibaca diajarkan dan yang semacam ini ditekankan lagi oleh Sayyid Qutub seperti di halaman 1451 jilid 3 di Al-Qur'an masih semua ini bagaimana panjang omongannya ringkasnya saja Bahwa Sayyid Kutub Menyeru dan mengajak mereka Bahwa perubahan Tidak akan terjadi Tidak bisa dibenahi masyarakat ini Karena sistemnya telah rusak Maksudnya pemerintah-pemerintah mereka Pemimpin-pemimpinnya Hufar berhukum dengan hukum selain Allah Tauhud ini Maka tidak bisa Te, kalau kamu ingin pembenahan. Kecuali harus dengan adanya perombakan total. Dengan pemberontakan dan kudeta. Harus ada revolusi. Besar-besaran. Jatuhkan sistem kekuasaan yang ada. Kemudian kita akan pimpin, kita akan kuasai dan kita akan tegakkan hilafah saya kutub Dalam keadaan sosok ini dikagumi oleh mereka Sosok yang rusak Dan sesat ini Disebut-sebutkan sebagai mujaddid imam Ketika dibaca Masya Allah Jangan heran Jangan terkejut Kalau kemudian mereka Sesemangat itu untuk melawan pemerintahnya, memberontak, Kudeta... demo dan lain sebagainya. Memang itu yang dicekokkan, nanti dicekoi ya, kayak lainnya jamu kalau ke anak kecil. Gak mau minum dipaksa untuk masuk, dicekoi kepada mereka ini aqidahnya ini. Masyarakatmu kufar bukan muslim, gak ada umat Islam di muka bumi ini. Kalau kamu perangi mereka. Kamu bunuh mereka, kamu gak dosa. Itu orang kafir. Kamu bom mereka, gak apa-apa. Itu bukan orang muslim. Hatta dia adhan ucapkan la ilaha illallah. Jahiliyah semuanya musyrik, kafir. Gak ada negeri islam. Lawan, berontak. Itu yang didoktrinkan ke mereka. Kalau masih, karena dia sadar betul. Kalau masih diyakini ini Muslim yang dihadapi ini Muslim pemerintah Muslim masyarakat Muslim mungkin orang masih berat saudaranya bagaimana dia perangi <tuh> saudaranya satu iman satu Islam kif dia bunuh risih sekali dia berat dan ini yang ingin dibahas kikis habis oleh saya putuk kafir tidak usah kamu takut. Makanya pendidikan-pendidikan radikal semacam ini Yang harus diwaspadai terutama oleh pemerintah kita Gerakan-gerakan ikhwan muslimin bahkan tokoh-tokohnya tulisan-tulisannya semacam ini Bahaya mengancam pemerintah bahkan Terlebih tentunya segala-galanya Ini merusak dan mengancam agama umat Kaidah mereka yang dipertaruhkan di adalah istimewa dia punya kitab adalah istimewa ya, keadil keadilan sosial di alaman 210. saya tutup katakan harus difahami bahwasanya Rat kaitannya antara Akhidah Islam Dan Pemberontakan Serta kudeta Kenapa? Kata dia Karena ruh Nyawa dari akhidah Islam Itu adalah Pemberontakan Intisari Ruhnya Namanya ruh nyawa Orang gak ada nyawanya mati gak ada gunanya Maka akidahmu enggak ada artinya. Akidahmu enggak ada gunanya kalau kamu tidak ikut dalam revolusi. Tidak memberontak percuma akidahmu enggak punya nyawa. Doktrin. Nah. Dan e, pemikiran Said Qutb seperti ini diakui oleh pembesar-besar Ikhwan diakui oleh Cordawi memang kata Cordawi saya tutup cenderung ke arah sana dan kitab-kitabnya memuntahkan takfir ekstrem di dalam pengkafiran kepada masyarakatnya itu pula yang disampaikan oleh pendiri utama dan imam utamanya khwan muslimin Hasan Al Banna seperti yang dia katakan dalam al-madkhal ila da'watil ikhwan. Bahwasannya ikhwan muslimin, dia bicara tentang gerakan dia dan konsep ikhwan muslimin. Mendukung dan membenarkan uslub. Artinya cara-cara unf. Cara-cara anarkisme, kekerasan. Harus memang dilakukan untuk merubah. Dan dengan kekuatan massa Melawan pemerintah-pemerintah dolim yang ada Ini Pernyataan Hasan al-Banna di halaman 14 Madkhol Ila da'watil Ikhwan Begitu pula Di Rosail atau Majmu'ah Rosail al-Banna Di 116 Kalau mereka tanya tentang mana ikhwanul muslimin Apakah mereka harus jadi hukumah Tujuan dakwah kami Apa harus jadi pemerintah Dan menuntut untuk Hukum ini mereka pegang Mereka yang terapkan Dan wasilah apa Dengan cara apa untuk bisa sampai ke sana Maka kami menjawab Ikhwan muslimin Dalam segala Konsepnya Ikhwan Muslimin dengan segala manhadnya Amalan mereka Berjalan sesuai dengan Hidayah Islam Sebagaimana Mereka fahami Fahami oleh Ikhwan Muslimin Islam ini Yang diimani oleh Ikhwan Muslimin Perhatikan Islam ini Ini perkataan Hasan Al-Banna Islam yang difahami oleh ikhwan muslimin Menjadikan hukuma Masalah hukum Pemerintahan Itu salah satu rukun dari rukun-rukun Islam Walhamdulillah Kalau umat Islam kita semua Semenjak bayi, semenjak kecil Diajari rukun Islam Ada lima ya, Syahadat Sholat Puasa, Zakat, Haji, Rukun sangat penting dalam Islam, asas dasar dalam Islam, terkuat amalan terbesar berpengaruh sangat dalam Islam lima ini. Tapi Hasan Al-Banna dari itu Hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islam Al-Akhams dalam Had Iwaidi Umar Tapi Hasan Al-Banna lah, lain lagi dia. Islam yang dipahami ikhwan muslimin Menjadikan hukumah Untuk sampai kepada kekuasaan dan pemerintahan Itu rukun dalam rukun-rukun Islam Ini kan doktrin Layaknya kalau kamu mengajarkan ke anak-anakmu Ke saudara-saudara kita Kita ajari akhidat Ini rukun Islam Lima ini tadi Salat ini jangan kamu tinggalkan, harus puasa Ramadan, zakat kalau sampai ini sopnya haji, ini syahadat, tauhid, dipentingkan sekali harus dijaga demikian rupa tak boleh ditinggal boleh. namanya rukun. Nah, kekuasaan dan pemerintahan Hasan al-Banna jadikan rukun dalam Islam berarti tidak boleh ditinggalkan <tuh> tidak boleh dilupakan tidak boleh dibiarkan harus dipegang, harus dikuasai mereka gak heran kalau mereka ambisi sekali ke sana, bikin partai ini, itu, mereka pawai mereka kampanye, karena memang itu rukun dalam Islam versi mereka dan Hasan al-Banna mengatakan demikian dalam majmu rosailnya ini semua doktrin. Tertanam dan ditanamkan di benak mereka. Harus sampai ke sana. Dibantu lagi dengan Syed Kutub. Nyawanya akhidat Islam ini adalah pemberontakan, revolusi. Untuk sampai ke kursi. Sampai ke kekuasaan. Nah ini anak-anak muda ini kan terbakar membaca dan diajarkan hal-hal semacam ini seperti tadi teror secara fisik tidak akan terjadi kalau mereka tidak diteror terlebih dahulu ideologinya sekarang pemahamannya teror luar biasa untuk mereka bisa bergerak untuk mereka bisa mau taat patuh kepada komando dari pemimpin-pemimpinnya yang sesat di Rasail pula atau Rasail halaman satu tujuh Al-Banna juga katakan Wal Ikhwanul Muslimun dan kami Ikhwan Muslimin lihada ya Jaluna fikratil khilafah wal amali i'adat Kami Ikhwan Muslimin menjadikan masalah khilafah kekuasaan pemerintahan dan amalan kami, gerakan kami untuk bisa mengembalikan khilafah ke tangan kami. Ke tangan ikhwan muslimin tentunya. Berusaha dan berambisi bagaimana itu bisa kembali dan kami yang pegang fii ra'si minhajina. Itu Menjadi Puncak Tujuan tertinggi Dari konsep kami Ikhwan muslimin Tujuan tertingginya Orang berbuat segalanya kan ada tujuan Kamu sholat, kamu ibadah Kamu bakti pada orang tua dan seterusnya Ada tujuan tertinggi yang kamu inginkan Ridha Allah, Ikhlasul Ibadah, Tauhidullah bagi seorang muslim itu yang tertinggi. Puncak yang dia inginkan. Tapi bagi ikhwan muslimin lah tujuan tertinggi yang mereka damba dambakan dan mereka tunggu-tunggu. Dan mereka berbuat terus untuk ke arah sana bagaimana kekuasaan itu kembali dan mereka yang pegang. puncak tujuan. Bukan kita mengada-ngada. Maka omongan imam-imam mereka di halamannya sekian-sekian sekian. Kalau kami yang salah menuduh fitnah enggak benar ini itu, tunjukkan di mana enggak benarnya. Ha Bicara yang ilmiah. Sumber radikalisme ini. Bermula dari mereka. Ikhwan muslimin. Dan tokoh-tokoh mereka. Utamanya Said Kutub. Makanya disebutkan gerakan mereka ini. Gerakan Kutubia. Sururia. Penanaman radikalisme ada. Dan sangat mendasar dalam tulisan-tulisan mereka. Itu pula yang disebutkan oleh Said Hawa besar Ikhwan ya, Muslimin dalam Madkhal ila Da'watil Ikhwan di halaman 14. "Alam harus tahu," kata Said Hawa bagaimana kami berbuat nanti ketika kami sudah sampai ke tujuan kami hukum kuasaan karena itu memang tujuan mereka dimanapun mereka berada tujuan mereka dan bahkan Hasan al-Banna imam utamanya mengatakan itu memang rukun agamanya rukun gak bisa ditinggal sudah sampai kepada kekuasaan kembali ke tangan mereka Said Hawa menegaskan pula bagaimana alam harus tahu kalau kami akan sampai nanti pada kekuasaan tujuan kami makanya orang Arab katakan mafiqa yabdu minfi apa yang ada pada dirimu akan tampak dari lisanmu Tampak pada lisanmu nggak nggak nggak heran dan nggak terkejut orang itu ketika melihat bagaimana uh, Jamal Abdul Nasser me menjarakan, memegang dan menjarakan tokoh-tokoh kehuan Muslimin. Akan mengeksekusi mati mereka nah, Perlu diingat Dan orang harus tahu bahwa Jamal Abdul Nasir Anggota lama di dalam ikhwan muslimin Orang lama ikhwan dia sendiri Dia tahu selalu ikhwan muslimin Siapa mereka dia ngerti betul Bahwa oh, dia juga akan jadi target akan dikudeta, akan diperontak dan dia tahu dia orang dalam kok gak ya heran kemudian kalau dia pegangi mereka, penjara dihukum, sebagainya dihukum mati dia paham satu persatu siapa orangnya dan apa tujuan mereka, apa mau mereka Ini yang eh, Dibawakan oleh tokoh Dan pembesar Musar Ukwan Muflisin Dalam Tulisan-tulisan mereka Di Kitab-kitab mereka Makanya Tidak bisa dipisahkan Ketika kita berbicara dan mentahdir dari khawarij. Ketika kita bicara dan mentahdir dari radikalisme. Anarkisme. Tidak bisa dilepaskan sama sekali pembahasannya dari ikhwan muslimin. Sumbernya dari mereka. Bermula dari mereka. Doktrin. Dan... akidah-akidah sesat takfir yang mereka sebutkan dalam kitab-kitabnya kemudian sok cecunguk-cecunguknya yang kecil-kecil mengatakan "Oh kami anti-radikalisme, ikhwan muslim menolak itu tulisan kalian menolak, iman memang kalian mengatakan eh, itu rukun dalam agama mereka tujuan mereka Hasan Al-Banna mengatakan bahwasannya Ikhwan mendukung segala macam cara uns, segala macam cara anarkisme untuk sampai ke tujuannya. Saya itu mengatakan pula bahwa pemberontakan itu nyawa akhidat Islam. Tidak nah, ada gunanya akhidamu kalau tidak ada nyawanya. Pemberontakan, kudeta, pemerintah yang jadi sasaran. Setelah sebelumnya sudah tanamkan Pemerintahnya kafir. Gak ada negeri muslim. Gak ada masyarakat muslim. Bunuh, mati kan. Gak apa-apa, gak dosa. Gak ada orang muslim lagi, sudah. Adhan mereka ilah-ilah Allah. Gak ada. Cuma murtad semua umat ini. Sehingga dengan leluasa mereka. Bisa mengomando dan menggerakkan bawahan-bawahannya. Khabib. Wal Makar Yang luar biasa Kepada kaum muslimin dan pemerintahnya Kitab-kitab semacam ini Tidak boleh Dibiarkan tersebar Dengan mudah didapati Dibaca orang Merusak Iman dan akidah mereka Agamanya Ikhwati billah rahimahni wa rahimahkumullah Bagi Ikhwan Bagi khawarif maupun ikhwan muslimin Tentunya orang Mudah Untuk dijaring Dan terjatuh dalam jebakan mereka Karena beberapa sebab yang pertama adalah kejahilan Jahil Tidak mengerti apa itu kebenaran Apa itu al-haq Man hasil haq Man hum ahlul haq manhum hum ahlu sunnah Gak paham Jahil, miskin Banyak Yang karena ini Menganggap mereka ini mujahidin Mereka ini masya Allah Pejuang-pejuang Islam, mereka ini yang membela Islam, siapa lagi? Mereka inilah para pemberani-pemberani, mereka inilah jahil, miskin. Belum lagi kesesatan-kesesatan saya tutup dalam perkara akidah, jahmiah, wujud. yang masing-masingnya sendiri sudah merupakan kekufuran keyakinan-keyakinan kufur miskin jahil enggak paham siapa orang yang pantas dia cintai, dia banggakan, mendapat loyalitas darinya siapa pula yang sebaliknya jahil miskin mudah dipengaruhi yang kedua itiba'ul hawa ketika orang itu sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai segalanya dari tolak ukurnya maka bukan lagi ilmu yang menjadi barometer bukan lagi Al-Hak. Dan lagi dari Manhat salaf Bagaimana A'imah. Tapi Hawa Nasuhnya yang bicara. Masa mereka semua sesat. Mereka semua di neraka. Kamu tok yang di surga. Hawa nafsu yang bicara. Tidak lagi ilmu dan nas yang dijadikan rujukan. Yang ketiga dan sangat penting adalah Dipisahkannya Umat ini Utamanya pemuda Dari para ulama wal masyayis, Ulama sunnah Ulama rebhaniyin Dijauhkan Karena kalau dekat mereka akan tahu belang-belang dan borok-boroknya kwan muslimin akan tahu umat ini akan melek mengetahui kesesatan-kesesatan mereka hanya harus dikat tutup oh ulama itu cuma ngerti had dan nifas oh ulama itu enggak ngerti kontemporer ulama itu enggak faham tentang makar Yahudi Zionis internasional seperti apa mereka hanya ngaji kitab Hanya ilmu akidah pikir yang mereka bahas Gak ngerti kekinian, gak ngerti politik Nah kita butuh Orang-orang yang paham dan seterusnya Digambarkan ulama itu Kolok, orang-orang terbelakang Badui Gak paham apa yang terjadi Sehingga Umat ini risi, Cegek untuk mau dekat Untuk mau percaya kepada para ulamanya mereka lakukan itu sengaja memakar tadi karena mereka takut terbongkar gedoknya siapa mereka para ulama lah yang membongkar dan membantah Ya yang keempat lemahnya aqidah terutama akidatul wala wal barok lemah tidak nah, faham siapa yang pantas mendapat wala Dia berikan loyalitas Padanya dia cintai Dia bela, dia muliakan Siapa pula yang dia harus Antipati kepadanya Dia benci, dia tinggalkan, dia tahzir Padahal ini benteng Walak walbarok Jika saja dipahami Dan diamalkan dengan benar Benteng kokoh Bagi umat ini Orang aman di dalam benteng Selama tegak bentengnya Tapi kalau sudah roboh Gampang musuh itu masuk membantai. Begitu wala baro jatuh Gampang subhat itu masuk Karena dia gak paham Dengan siapa dia harus dekat Dengan siapa dia harus menjauh Siapa yang bisa dia percaya Siapa yang tidak boleh dia percaya Kacau Rancung semuanya Mudah kesesatan itu masuk Lemah yang kelima... adanya... walaupun... tapi... seringnya... adanya... safar-safar ke luar negeri... ke daerah-daerah konflik... Nah, dan tentunya kalau aparat kita jauh lebih paham... intelijen negara dan seterusnya... banyak dari mereka itu... alumnus Afghanistan. Dulu zaman Bosnia, Serbia, dan tanah Nagari. Di sana mereka mendulang takdir. Mengambil banyak pemikiran-pemikiran takdir dari tokoh-tokoh mereka kumpul di sana. Pulang-pulang bawa oleh-oleh pengrusakan ini. Yang keenam, lemahnya tarbiyah dari para orang tua. Tidak mau peduli orang tuanya. Anaknya itu seperti apa, kemana ngajinya, siapa gurunya, siapa temannya, apa yang dia baca. Anak Masya Allah sekarang aktif. apalagi sekarang. Bukan lagi komputer. Tinggal buka-buka jajet, -buka dia sudah tahu segala yang terjadi di alam. Situs apa yang dibaca anakmu? Siapa yang berbicara, siapa yang menulis. Buku, pegangan yang dia baca dari sana, dari sini. Orang tua gak mau tahu. Jahil, miskin. Gak tanggung jawab. Gak sedikit dari orang tua yang mengatakan, Wah anak sudah gede, sudah besar. Dia bisa tentukan jalannya sendiri. Dia tahu mana yang baik, mana yang jelek. Nanti duer mati bom bunuh diri wa ilah apa nangis ada apa kamu tangisi dia menentukan jalannya sendiri paham mana yang baik mana yang jelek rasakan itu tahu sendiri nah, orang tua tidak tanggung jawab tidak memberikan tarbiyah yang baik tidak diarahkan anaknya harus diselektif diajari milih. Siapa orang yang dia percaya? Apa yang boleh dia baca? Mana yang tidak boleh dia baca? Bahaya. Dibimbing oleh orang tuanya. Peran orang tua sangat lemah. Gak mau tahu. Cuek. Yang ketujuh pengaruh dari teman-teman yang jelek. Dan itu terkadang lebih besar pengaruhnya dari keluarganya makanya orang tua pun berperan untuk mengarahkan, awas nggak boleh kamu deket-deket sama fulan bahaya pemikirannya gini-gini, pertemanan kamu sama fulan tu orang baik, ngajari ilmu, akhlak, aqidah yang benar, gini-gini, dari pertemanan terpengaruh ini hamba Allah miskin ini temannya ngocok-ngocoi, ngisi, ini ini itu begini-begini, terpengaruh dengan temannya terseret dari pertemanan, tapi teman-teman yang zaiy, teman-teman yang jelek, yang sesat, yang ke delapan, adanya intima kepada jamaah dan sirok yang ada. Intima itu ya dia ikut masuk menisbatkan dirinya ke kelompok-kelompok itu, ikut Ikhwan Muslimin, ikut Hizbut Tahrir, ikut Sururia, ikut ini ikut itu, ada bayat kepada amirnya, pimpinannya, yang sebelas apa yang lain lainnya. Mereka kan ada susunannya, ini presidennya, ini menteri-menterinya, ini gubernur daerah Jawa Tengah. Fiktif, ini orang-orang hidup dalam khayalan seakan-akan dia di toko-toko perwayangan begitu. Di negara Antabrata, negeri Kayangan sana. Ditunjuk oleh amirnya, ini sebagai gubernur Jawa Tengah, Ustadz Fulan bin Fulan. Yang menjadi pimpinan jamaahnya di saya Jawa Tengah, nanti di kotanya Ali, ada amirnya, ada wali kotanya. Itulah orang-orang sinting. Baikat kepada pemimpin-pemimpinnya. Adanya intima. Karena ikut masuk ke sana, ikut halako kajian-kajian mereka dan haroka gerakan-gerakan mereka. Akhirnya gampang untuk semakin terseret lebih jauh. ini beberapa sebab makanya untuk menghadapi semua itu solusinya yang pertama dan paling utama adalah al-luju ilallah kembali kepada Allah banyak doa dekatkan diri padanya untuk diselamatkan dari fitnah mohon kepada Allah diselamatkan dari perpecahan dan perselisian agama yang kedua ilmu, belajar ilmu, harus ngaji yang benar kepada ahlu sunnah, kepada salafiin. Belajar ngaji, belajar ilmu, akidah, salah satu usul kasus-kasus buah qawaid al-arba'ah kitab tauhid hamawiyah dan kitab-kitab hadis yang lain hanya para imam-imam yang makruf itu yang memproteksi kamu ba'da setelah Allah melindungi umat ini dari kesesatan setan mereka tahu akidah faham mana yang hak mana yang batil mengerti ilmu yang gampang dipengaruhi orang jahil enggak paham ilmu makanya ngajilah, semangatlah dalam ilmu sering kita menyampaikan bahwa acara-acara seperti ini itu kita anggap ini manfaatnya insyaallah khair banyak tapi itu sekedar refreshing refreshing ganti muka saja yang lebih inti, lebih utama bagi antum semua adalah kajian-kajian harian antum bersama asatidah antum. Pusat-usat antum yang ada di daerah antum masing-masing. Itu yang lebih utama. Kesabaran antum untuk datang di majlis. Belajar tafsir, akidah, hadis, akhlak dan yang lainnya. Tiap hari. Itu yang lebih utama. Ini cuma refreshing aja ya Allah. Dauras sebulan sekali, dua bulan sekali. Kita sebut demikian karena terkadang sebagian dari ikhwah semangat kalau datangi daurau. Atau pekerjaan dia tinggal. Zahullah khair. Manfaat insyaallah. Tapi yang sangat disayangkan hariannya ini. malas Untuk mendatangi majelis ilmu. Mendatangi para Ustadz yang mengajarkan ilmu badannya. Al-muhim. Ini yang kedua, yang ketiga dengan rujuk kepada para ulama. Para marbanin, para masyayikh, masyayikh Mereka adalah simamul aman. Sabuk pengaman bagi umat ini. Selamat kalau mereka masih bersama para ulamaknya. Wal barokah ma'akadirikum. Rasul sebutkan barokah itu ada pada. Pembesar-pembesar kalian. Ulama-ulama besar. Yang sudah tua. Senior. Para ulama Dalam hal ini seperti. Sheikh Saleh Al-Fauzan. Sheikh Robi. Sheikh Ubaid. ...Muhammad bin Hadi, Syahabdullah al-Bukhari... ...dan para ulama beberapa yang lainnya. Syahil Haidan... ...Hafidhahumullah... ...Aman insyaAllah. Kalau masih berjalan bersama bimbingan mereka. Yang keempat... ...adalah tarbiah yang... ...baik. Seperti tadi dari para orang tua pada anaknya. Yang keenam berhias diri dengan akhlak yang baik terutama dalam dakwah. Dengan baik, dengan akhlak, dengan adab, kata itu kepada musuh, kata kepada orang kafir. Jangan kamu mencela, jangan kamu mencaci maki. Jangan kamu mengumpat-ngumpat. Makanya kata seperti kata Syekh Rabi Habibullah, jangan kamu mendebat musuhmu bahkan walaupun itu orang kafir dengan celaan dan caci makiam. Ya mana mungkin dakwah bisa diterima? Bagaimana kamu harap ilmu dan kebenaran sampai ke mereka? Mereka sakit hati dan benci musuh sama kamu. Karena sebagian orang kalaupun berdebat, diskusi, isinya celaan. Dasar memang tolol, binatang, goblok kamu, ini, itu. Ya bagaimana bisa diterima ilmumu? Bukan begitu para nabi. Bukan begitu para ulama, para aimat. Dengan akhlak. Sampaikan ayat, Allah sebutkan begini, arti ayat ini begini penafsirannya. Hadith Rasul, begini, begini. Dengan adat, dengan akhlak. Bukan dengan... Kekerasan bukan dengan celaan dan caci makian Islam itu mulia. Samha. hanifiyah Dan yang terakhir. Untuk tidak intima. Agar kita terus menasehati dan mentahdir. Agar tidak ikut-ikutan kelompok-kelompok yang ada. Itu yang Rasul ingatkan. Fa'tazil. Tilqal thiraq tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang ada ini. Enggak usah ikut-ikutan mereka. Jangan ikut ikhwan muslimin, jangan ikut jamaah tabligh, jangan ikut jamaah Hizbut Tahrir, jangan ikut Qutbiyah. Nah, kalau kamu ingin selamat, ingatkan anakmu, keluargamu, tetanggamu, masyarakatmu untuk tidak ikut-ikutan mereka. Dan sebagai penutup Tidak kalah pentingnya pula Sebagai solusi untuk menghadapi semua itu Adalah Bantahan Kepada setiap penyimpangan Dan Tidak didiamkan Hizbiyah dan Ahwa yang ada Ini mungkin masuk pada Poin yang pertama tadi kita lupakan bahwasanya sebab termasuk besar orang terjebak dan masuk dalam jaringan mereka karena dipaksa diam enggak boleh bantah. Enggak boleh mentazhid. Orang ini banyak pobi dan alergi terhadap tahdzib, bantahan. Jangan bantah. Kamu bantah, kamu pemecah belah umat kamu takdir, kamu sukanya nudik dan nyalakan orang lain, kelompok lain kamu bicara terus, kamu disalahkan gak boleh, suruh diam makanya solusinya, tidak boleh diam, harus bicara, harus bernasehat yang salah, katakan itu salah, sampaikan hati-hati dari kesalahan ini. Orang-orang jahil, semacam-macam subhatnya yang sering kita perdengarkan misalnya. Islam itu membantah, memerangi pemikirannya, bukan orangnya. Bukan orangnya, dan terus pemikiran itu datang dari mana? Bersama siapa pemikiran itu datang? Animisme, pemikiran itu punya kekuatan, datang, dat, duduk di podium, pemikirannya. Datang di podium, duduk, bicara, pemikirannya, nulis buku, pemikirannya, ngisi di website, kesana kemari, si pemikiran ini, pemikiran bin pemikiran. Jangan dibantah orangnya, jangan disebut orangnya. Kedua-duanya, pemikirannya dibantah, orangnya pun harus dibantah. Dia penyebabnya, dia biang keladinya, dia yang bawa toh. Dia yang menyebar luaskan. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Enggak mungkin ada terjadi sesuatu tanpa sebab. Kebakaran, alhamdulillah, Nsallallahu alaihi terjadi. Ada sebabnya. Diteliti, diteliti, itu percikan api, kongsleting pertamanya, sampai jadi api besar. Kalau kebocoran di gas ini itu, ada sebabnya. Nah, Maka enggak boleh didiamkan. Sebahagian di mereka bawa hadis yang sangat lemah, tidak ada asal usulnya mereka katakan ikhtilaf umat rahma perselisihan umat ini kan rahmat ya disikapi dengan bijak nah, perselisihan umat ini rahmat ya hendaknya kita saling toleransi saling menghargai saling menghormati nah, begitu ya kita katakan hormatilah bertoleransilah kepada mereka tunggu sampai anakmu jadi korban berikutnya nanti toleransilah sama mereka hormatilah mereka yang membuat anakmu menjadi korban wa ila istrimu ibumu bapakmu toleransilah kepada mereka hormatilah dan hargailah mereka kan perselisihan itu rahmat rasakan itu rahmat ketika keluargamu orang yang kamu cintai menjadi korban berikutnya Luar orang ramai, ya di sana sini, warga kami, warga sini menolak, nah, isis, warga sini menentang isis, oh, ini itu. Ketika sudah banyak korban berjatuhan, kenapa tidak dari awal? Ayo yang menyuruh toleransi dari mana semua? Katakan sekarang rahmat perselisihan itu, kenapa ditolak? Enggak benar. Barakallahu bikum. Nah. Yang batil bukan sesuatu yang bisa dihargai dan dihormati, pantasnya dihinakan, ditolak, dibantah, dibenci. Yang dihormati itu al-haq. Dimuliakan, dijunjung tinggi, dicintai, dibela diperjuangkan nah, itu yang benar al-haq nah. ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah tentunya beberapa uh, tanda yang nyata pada Taum Khawarij ini Ma'ruf para ulama kita sebutkan Sama mereka Dahulu maupun Yang belakangan Pertama takfir Masalah takfir Mudah-mudah di dalam Mengkafirkan Pengkafiran ada di dalam saya, Bukan tidak ada Tapi yang dipermasalahkan gegaba, Ngawur Tanpa kaidah, tanpa ilmu, seperti saya tutup jadi, nggak ada Muslim, mana di dunia ini, wal ada Muslim. Ini yang pertama, terutama kalau itu pemerintah lebih tajam lagi mereka, tohud, tidak berhukum dengan hukum Allah, ini. Padahal, itu bentuknya umum tidak hanya kepada pemerintah. Mereka sendiri, ketika tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, mereka masuk di dalam ayat. Karena Allah tujukan ayat ini bukan hanya bukan hanya kepada pemerintah. Umum, wa man lam yahkum bima anzalallahu la ikaumul kafirun dhalimun faziqun sekali Allah katakan mereka dolim fasik kafir, enggak hanya pemerintah. Sekarang kamu seseorang, tiga nah, mati istrinya dia tidak mau pembagian waris dengan hukum Allah dia pakai hukum lain hukum adat atau apa ini kamu kena ayat berhukum dengan yang selain Allah turunkan. <tuh> Mereka pun terkena ayat ini bukan hanya pemerintah Yang kedua Mereka pula selalu mencela Dan membongkar Membicarakan aib-aib pemerintah Kekurangan-kekurangan pemerintah muslim Selalu itu jadikan sumber dakwahnya bicara di mana-mana pemerintah isinya, pemerintah begini data menunjukkan begini, pemerintah begitu. Yang ketiga, asirria sembunyi-sembunyi selalu. Enggak transparan dakwahnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz katakan kalau kamu dapati orang sembunyi-sembunyi dalam agamanya, ketahui dia membangun kesesatan karena kalau kebenaran bersamanya nggak ada yang dia sembunyikan ahlan wasalam justru kita berharap semua umat Islam mau datang mendengarkan ilmu al-haq yang disampaikan di masjid atau di tempat yang lainnya al hasil itu beberapa tanda dari penyimpangan penyimpangan mereka mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua wallahu taala alam wa sallallahu ada beberapa pertanyaan dari ikhwanan